Allahumma salli wa salli mubarak ala nabiina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma pa'ad Jamaah sekalian yang saya hormati Salah satu yang kita sadari bahwa Setiap kita pasti akan mencapai kematian Karenanya Saya suka mengatakan tidak penting kapan enaknya mati, nggak penting di mana enaknya mati. Tetapi yang penting adalah dalam keadaan bagaimana seharusnya kita mati. Yaitu wala tamutun illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Kalau bicara umur rasanya umur kita ini tinggal sisa kalau sisa itu banyak apa dikit sedikit meskipun mungkin perasaan kita masih banyak umur kita ini karena kadang-kadang kita ngukurnya dengan umur Nabi 63 oh ada yang bilang saya belum 40 kan gitu kalau 63 kita patokan usia Nabi umur kita rata-rata berapa di atas 30 kan berarti udah lebih dari separuh nanti berarti tinggal sisa juga tapi kalau ngukurnya dengan adenamnum adenamnum berapa selesai nah, itu kan sebuah contoh saja Oleh karenanya, kalau mati membuat orang sedih itu sesuatu yang wajar. Kalau kita mati, ada keluarga yang sedih, ada teman yang sedih, dan sebagainya. Tapi seharusnya orang itu sedih, kitanya nggak sedih, kita yang mati itu nggak sedih. Ah, yang lebih tragis. Udah orang-orang yang kita tinggal mati pada sedih, kita yang mati juga sedih. Kesedihan yang berkepanjangan. Karena ada perkara-perkara dalam hidup yang tidak segera kita lakukan, tidak segera kita selesaikan. Nah kalau begitu, apa ini yang harus kita selesaikan dalam hidup kita? Apa yang harus kita segera lakukan dalam hidup kita? Di sisa waktu hidup. Maka kajian ini dalam waktu yang singkat tentu saja tidak tuntas, tidak selesai. Karena ada 6 poin paling tidak dalam catatan saya ada 6 poin yang harus kita lakukan, yang harus kita selesaikan. Nggak semua kita bahas pada hari ini. mungkin bisa kita sambung nanti pada kesempatan lain yang pertama yang harus kita lakukan adalah membayar utang bayar utang ngomong-ngomong ada yang nggak punya utang ada yang utang kredit motor ada yang utang kredit mobil ada yang cicil rumah apalagi Sampai kadang-kadang ada orang mau kawin, utang juga Anaknya, utang menantunya, utang mertuanya, utang juga waktu mau kawin itu Karena inginnya dengan pesta yang wah gitu kan, duitnya nggak ada Baik, satu, bayar utang Ini sudah harus kita selesaikan sebelum kita wafat Karena kita nggak tahu kapan wafatnya, kalau begitu, kalau punya utang segera kita bayar, dan ini membuat kita menjadi manusia yang terbaik. Salah satu faktor yang membuat manusia itu menjadi orang terbaik, dia kalau punya utang, itu dia bayar dengan baik. Ini hadis Rasul menyebutkan khairun nas khairuhum kodohan, sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam urusan bayar utang. ada hadis lain yang menyebutkan berhati-hatilah dalam berutang kan orang banyak nggak punya hati-hati dalam utang itu, pokoknya masih ada kesempatan utang-utang apalagi orang seneng punya kartu namanya namanya kartu apa? kartu kredit sebenarnya itu kan kartu utang kali-kali itu orang SMS ke saya, nelpon saya uh, untuk menawarkan kartu kredit. Tapi saya tidak mau. Enggak pakai kredit, cash saja cash. Hati-hati nah, dalam masalah utang. Fa innahu hammun bil Sesungguhnya utang itu kesedihan pada malam hari. dan kerendahan diri kehinaan pada siang hari si A punya utang sama si B udah waktunya bayar belum bisa bayar maka dia menjadi rendah diri di hadapan si B karena rendah diri mau ngomong gak enak mau ketemu apalagi akhirnya apa menghindar menghindar dari si B itu si B SMS nggak dijawab si B nelpon nggak dijawab juga nggak di, diangkat karena sering ditagih oleh si B itu uh, akhirnya dia ganti nomor Jadi ketika dia menghindar, menghindar nggak bisa juga. tahu udahlah ganti nomor. Nah, jadi yang suka ganti nomor itu jangan-jangan suka ditaki utang gitu. Sedih pada malam hari dapat uang segini bayar utang segitu nggak cukup. Ada orang dagang ngomong sama pegawai. sudah mau akhir bulan ngomong sama pegawai si pedagang ini kamu sih enak jadi pegawai besok gajian nih apa kata si pegawai ah saya sih percuma aja gajian percuma kenapa kok gajian percuma ya duit cuma numpang lewat doang katanya begitu terima uang sekian ah buat bayar ini, bayar itu, habis enggak, pernah nggak ada orang ngomong begitu, percuma aja saya gajian nah, itu kan karena ngutang kalau gajian aja percuma, paling nggak gajian maka jangan dianggap sepele ini urusan utang, sampai Rasulullah mengatakan yuk faru li syahid kulla zambin illa daya. Diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali yang urusannya dengan utang. Yang mati syahid, mati yang sangat mulia, yang otomatis masuk surga, ternyata kalau masih ada masalah dengan utang itu nggak nggak mulus dia masuk surga itu, nggak lancar masuk surga itu. Itu yang mati syahid, apalagi yang kena serangan jantung matinya. yang karena kanker yang karena ketabrak bajai meskipun begitu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain sebab ada orang sampai mati dia nggak bisa bayar utang. maka Rasulullah mengatakan ad-daylu dainan utang itu ada dua macam faman mata. wahuwa yanwi khodo'ahu fa'ana waliyuh barang siapa yang mati dan dia punya niat punya kemauan punya kesungguhan untuk bayar utang, tapi ternyata enggak kebayar juga sampai dia mati dan hutangnya enggak ada yang nanggung enggak ada yang bayar kata nabi fa'ana waliyuhu saya jadi walinya nanti di hadapan Allah biar seolah-olah Nabi ingin mengatakan biar nanti saya yang ngomong di hadapan Allah biar supaya nih orang enggak disiksa gara-gara utangnya, sebab dia bukannya enggak mau bayar dia mau bayar cuma enggak ada kesanggupan nah kemudian uaman mata dan siapa yang mati walayanwi qodohahu dan dia tidak ada niat untuk membayar utangnya. fazalikalladzi yukhozu min hasanatihi uh, maka diambil dari kebaikannya diambil pahalanya pahalanya dikurangi untuk menutupi dosa utangnya nah itu uh, yang repot nih orang mati, utangnya banyak pahala tidak ada dosa yang banyak terus mau di mau di ambil dari mana nah, ditambah lagi akhirnya siksanya gara-gara hutang itu soal terancam tidak masuk surga ini juga ada hadis yang menyebutkan Rasulullah pernah duduk di sekitar beberapa jenazah diletakkan Mau ada sholat jenazah, beliau duduk, ada beberapa jenazah diletakkan, meninggalnya bareng Kemudian beliau menatap, mengangkat kepalanya ke arah langit, ke atas Habis melihat ke atas, beliau melihat ke bawah Kemudian beliau meletakkan tangan di keningnya Seperti ada perkara berat yang dipikirkan Lalu Rasulullah mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Ma anzala minat tasdih. Betapa keras ancaman yang diturunkan. Ya, terus salat jenazah sudah, jenazah diurus, sahabat nggak banyak tanya, meskipun sahabat nggak ngerti. Sahabat nggak ngerti apa maksud Rasul itu ngomong begitu nggak diteruskan. Maka keesokan harinya kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini bertemu dengan Rasul. Sesudah bertemu dengan Rasul, mereka bertanya matashdidul ladinazala, ya Rasul, apa itu ancaman yang keras yang diturunkan? kata Nabi Fiddain soal utang seandainya demi nyawa yang demi nyawaku yang ada di tangannya seandainya seseorang mati di jalan Allah mati syahid di jalan Allah kemudian dia hidup lagi sesudah hidup lagi berperang lagi summa kutilah lalu dia terbunuh lagi summa asya lalu hidup lagi summa kutilah lalu dia berperang lagi sampai dia terbunuh lagi Suma asya lalu dia hidup lagi jadi seandainya mati syahid tiga kali gitu. wa alaihi nun dan padanya ada utang. ma jannah dia tidak masuk surga hatta yuqda sampai utangnya dilunasi utangnya dibayar itu yang mati syahid masih terhambat untuk bisa masuk surga sampai utangnya dibayar lalu sebelum ke hadis ini ini ada hadis lagi suatu ketika jenazah didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan lalu beliau bertanya apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu hal taroka say apakah dia meninggalkan sesuatu maksudnya dia meninggalkan harta warisan apa enggak kalau sahabat jawab nggak dia enggak meninggalkan harta warisan kalau hal alaihi min dain nah, nabi terus bertanya lagi apakah dia punya utang Kolu naam. Ya dia punya utang alaihi dinaron utangnya itu ada dua dinar Sahabat jawab ya mungkin sahabat itu mungkin uh, orang yang meninggal ini punya utang sama dia maka dia bilang ada dia punya utang dua dinar cuma dia nggak bilang sama saya dia punya utang nggak bilang begitu aja. Kala Nabi kemudian mengatakan ala kalau begitu kalianlah yang mensolatkan dia ini. saya nggak mau kalian aja kalau begitu yang mensolatkan jenazahnya rasul tidak mau mensolatkan jenazah orang yang punya utang bukan yang nggak boleh mensolatkan jenazah makanya rasul suruh sahabat yang mensolatkan rasul nggak mau ya mungkin rasul ini kan pemimpin dia menjadi teladan dia menjadi tolak ukur Jangan sampai orang meremehkan utang. Qala Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah mengatakan, "Huma 'alayya ya Rasulullah." Kalau begitu utangnya saya yang bayar. Kata Abu Qatadah, "Ya Rasul, utangnya saya yang bayar." Nah, 'alaihi maka Rasulullah kemudian mensolatkannya Maka dari cerita ini Utang itu memang harus segera dibayar Jangan sampai orang sampai mati belum bayar utang Dan lebih tragis Udah dia belum bayar utang Tidak ada keluarga yang menanggung utangnya Makanya kalau ada orang mati Itu ada sambutan atas nama keluarga Di antara isi sambutan Keluarga itu adalah Apabila almarhum ini punya utang maka utang almarhum ditanggung oleh keluarga ini kalimat penting ditanggung oleh keluarga sehingga sekarang almarhum ini sudah nggak punya utang jangan cuma bilang akan diurus akan diselesaikan nah, itu masih bersayap bahasanya akan diurus ya kalau ada yang diurusi, akan diselesaikan ya kalau ada untuk menyelesaikan tapi kalau ditanggung mau ada mau enggak pokoknya ditanggung kapan menyelesaikan urusan lain. Dan utang itu bisa dibayar dari harta waris yang ditinggalkannya. Yang namanya harta waris bukan hanya rumah, tanah, mobil bukan. Apa aja harta dia? Pakaian itu juga harta yang kalau dijual untuk bayar utang mungkin cukup misalnya tergantung utangnya berapa banyak. Oleh karenanya kalau orang punya utang Jangan suka ditunda membayarnya Udah sanggup, udah bisa, udah punya uang Tapi masih belum juga bayar Ini namanya kezaliman Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezaliman Kalau kita punya utang sama seseorang janji mau bayar tanggal 10 kalau tanggal 7 sudah ada bayar tanggal 7 ini udah tanggal 12 belum juga dibayar udah tanggal 20 masih belum juga dibayar ditelepon nggak jawab SMS nggak jawab biasanya aktif komunikasi sekarang entah di mana tuh orang naik ini Solib kalau sanggup Tapi gak mau bayar. Kadang-kadang ada orang, mudah-mudahan orang itu nggak ada di sini. Kadang-kadang ada orang, kalau utangnya sama bank, wah oh itu dia disiplin bayarnya. Hari Sabtu, bank tutup. Hari Kemis, Jumat-Jumat, besok nggak sempet ke bank. Oh, udah hari Kemis. Padahal jatuh temponya hari Senin. Nah, gitu. Bayar dia, kenapa? Karena kalau jatuh tempo hari Senin Itu nanti Bayarnya selasa, rabu Kenapa itu? Ah, kena denda, kena pinati Kalau utang sama bank Utang uh, kredit motor Segala macam mobil oh, Itu orang bayarnya nggak terlambat Eh, utang sama kawan Janji tanggal 10 Tanggal 12 belum juga dibayar Bahkan janji sama saudara, punya utang sama saudara. Abang punya utang sama adik. Adik punya utang sama abang. Pamili punya keponakan sama punya utang sama familinya. Itu nggak mau bayar sama saudara ini. Katanya gitu. Meremehkan sama saudara itu. Padahal kalau sama orang lain utang serius dibayar, apalagi sama pamili. kalau enggak sanggup bayar Wa a ahadukum ala mali apabila salah seorang dari kalian dialihkan pembayaran utangnya kepada orang yang kaya maka hendaklah ia menerima pengalihan itu misalnya ada orang nagih terus kita enggak bisa bayar agak, agak tinggi nada bicaranya kita kemudian ribut sama dia lagi ribut tiba-tiba ada orang datang ada apa sih ini rame-rame saya memang punya utang sama dia tapi ternyata dia nabihnya dengan bahasa yang kurang bagus nah dia langsung bilang ya bagaimana saya nggak mau pakai bahasa yang model begitu pakai bahasa lemah lembut kamu nggak bayar juga <tuk> ya sudahlah nggak usah ribut saya bayarin nih pak utangnya berapa sih sejuta ya, kalau begitu ikut saya ke ATM saya bayarin eh, dia gengsi nggak usah pak, gak usah, saya juga sanggup, nggak usah ya, buktinya nggak sanggup bilang sanggup yang suka gengsi ada orang mau bayarin, Alhamdulillah bahwa nanti kita pun harus membalas kebaikannya, silahkan pada kesempatan lain yang penting ini urusan selesai nah, begitu jadi Dari poin ini Kita harus sadari Betapa urusan utang ini tidak boleh kita anggap Sebel Urusannya sampai ke akhirat nanti Dan utang itu bukan hanya Kepada orang lain sama keluarga juga Kalau kita mengutang ya utang namanya Termasuk suami kepada istri Suami kepada istri juga bisa utang Misalnya Istri bilang, pah beras habis Pak harus beli biasanya kan sekarung 20 kilo beli ya saya lagi nggak punya uang pakai duit kamu dulu saya pinjem ah boleh itu namanya utang suami kepada istri kenapa beli beras itu kewajiban suami bukan kewajiban istri saya pinjem pakai duit kamu Nah itu namanya utang sama istri eh istrinya bilang apa ya kalau nggak punya duit ya sudah pakai duit saya aja nggak usah pakai dihitung utang itu namanya sedekah istri kepada suaminya sedekah suaminya seneng dengan istri model begini nah. sampai ngomongnya apa kalau ada satu lagi yang kayak kamu saya mau nih <laughs> <laughs> udah nggak punya duit <laughs> pengen kawin lagi, nah itu nggak benar loh itu, nggak boleh seorang suami ngomong kepada istrinya ketika istrinya bilang pak beras sudah habis harus beli, sekali sekali kamu dong yang beli pakai duit kamu kan kamu kan kerja, nggak boleh ngomong itu, kenapa beli beras itu kewajiban suami bukan kewajiban istri, kalau nggak punya terus terang. itu baik sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya mungkin ada pertanyaan di poin ini yang tidak masuk surga tadi itu ya atau tadi kalau sudah terlihat ya ya itu tidak mutlak tidak masuk surganya nggak mutlak cuma terhambat orang untuk bisa masuk surga itu nggak lancar nggak lancar ya kalau ternyata dia nggak nggak ada kesungguhan bayar itu kan nabi juga nggak mau jadi walinya kan nah, akhirnya diambil dari uh, pahalanya kan dihitung dulu pahalanya antara dosa dengan pahala banyakkan mana kan begitu kalau masih ada sisa masih ada kelebihan pahala banyak diambil lagi dulu dipotong eh, senilai dosanya itu dosa utang selesai baru nanti kalau enggak ya disel diselesaikan dulu di neraka diselesaikan dulu di neraka saya membaca hadis tentang hari Jumat itu kalau hari Jumat orang itu yang paling bagus duduk dekat imam yang paling bagus duduk dekat imam sehingga yang belakangan itu juga belakangan masuk surganya tertunda dia masuk surga nah, ada hadis itu baik, ada lagi Ada lagi dari belakang ada yang mau nanya. Nah, kalau tidak ada, saya dapat pertanyaan, Ustad, saya pernah punya utang sama seseorang, tapi orangnya entah di mana sekarang. Bagaimana tuh Ustad? Ya kalau sudah kehilangan jejak, sudah nggak tahu lagi di mana orangnya, emang itu. Enggak menyelesaikan masalah Ya sementara Saya bilang sementara Boleh juga itu Utang itu senilai berapa Lalu diwakafkan Disedekahkan Utang 500000 ribu Ya sudah disedekahkan Atas nama orang itu Tapi kalau suatu ketika Orang itu berjumpa dengan Anda Lalu dia mungkin ngomong atau anda yang ngomong eh dulu kamu punya utang kayaknya sama saya 500.000 Oh iya Pak saya punya utang itu utang sudah saya bayar dalam bentuk saya sedekahkan eh nggak bisa begitu saya datang kewari mau lagi utang ya udah bayar lagi karena Enggak ada pembicaraan soal mau di mau di wakafkan atau disedekahkan kan nggak ada. Kalau ternyata dia, nah ya sudah bayar. Yang lalu ya sudah. Maka mengambil hikmah dari pertanyaan seperti ini itu kita kalau punya utang, komunikasi sama orang yang ngutang itu harus lebih bagus, lebih intensif. Jangan sampai dia pergintah kemana, kita kehilangan jejak, padahal kita masih punya utang. Kalau perlu pesen sama dia, Pak, saya ini punya utang, belum saya bisa bayar. Saya suka lupa sama utang. Bapak kan di sini oh, ngontrak rumah. Kalau nanti mau pindah, bilang-bilang sama saya, jangan pindah-pindah aja. Itu harus begitu. Cuma seringkali orang kalau punya utang, malah tidak berkomunikasi sama orang yang memberi utang menghindar-menghindar itu nah, makanya Rasulullah diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir yang sebelum berakhirnya surat Al-Baqarah itu ada ayat yang paling panjang itu adalah mencatat transaksi yang tidak tunai jadi transaksi yang tidak tunai itu dicatat kalau punya utang dicatat minimal cerita kepada keluarga saya menulis buku 100 kisah seputar keluarga ada kasus pada zaman nabi seseorang sudah meninggal tapi ada orang lain datang untuk menagih utang anggota keluarganya bertanya apa buktinya kalau almarhum itu punya utang tidak ada buktinya tapi memang dia utang wah nggak bisa begitu saya nggak mau bayar nah, kata nabi bayarlah karena dia berhak Orang yang nagi itu berhak Mau ada bukti, nggak ada bukti Kan orang harus jujur Bayarlah Meskipun gak ada buktinya Yang bagus kalau punya utang ada Buktinya Nah itu begitu Jadi ada bukti bahwa kita utang Baik ya, Pak, kalau yang, diutangi, diinggal, yang diutangi meninggal Yang diutangi Meninggal keluarganya tadi yang harus bayar. Bukan, kita, kita kepada orang, orangnya yang kita utangi sudah meninggal. Oh ya. Kita boleh tagih sama keluarganya atau kita ikhlaskan. Kita yang yang kita yang utang. Oh, kita ngutang sama orang, orang itu meninggal. Ya. Kita bayar kepada ahli warisnya. Kepada keluarganya. Tetap wajib ya. Iya. <laughs> Ya, bayar kepada keluarganya sebentar, ada satu cerita begini, cerita itu juga ada di buku saya 100 kisah seputar keluarga itu Ali bin Abi Thalib pulang dagang, tapi nggak dapat apa-apa sampai di rumah menjelang asar, bilang sama istrinya Fatimah, saya tidak bawa apa-apa, uang enggak bahan makanan enggak, makanan juga enggak Padahal Fatimah belum masak. Udah mau asar, belum masak. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang minum air putih saja. Ali pergi ke masjid untuk sholat asar. Sesudah sholat asar pulang, di tengah jalan berjumpa dengan orang tua. Dipanggil Ali. eh hey, anak muda. Kamu Ali ya? Iya, udah lama mungkin dia nggak ketemu. Agak ragu, pangling. Ya. Kamu Ali ya? Iya, saya Ali bin Abi Talib. Wah Kebetulan kalau begitu. Kebetulan kenapa, Pak? Ayahmu punya punya apa? Pernah kerja pada saya. Ayahmu pernah kerja pada saya. Ayahmu kan sudah meninggal. Tapi ada upahnya yang belum Bapak bayar. Mumpung ketemu sama kamu, kamu kan ahli warisnya. Jadi saya bayar saja sama kamu. Ini terima 30 dinar. diterima itu 30 dinar jadi utang tetap harus dibayar meskipun kepada ahli warisnya Fatimah, uh, ahli pulang sampai di rumah cerita kepada Fatimah ada orang ngasih uang nih katanya dia belum bayar uh, sama ayah saya itu Wah, Alhamdulillah rezeki mah ada aja ya sudah kalau begitu pergi aja ke pasar beli sembako kalau bahasa sekarang. Nah, akhirnya Ali pergi. Cuma di tengah jalan Ali berjumpa dengan orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Akhirnya itu uang 30 dinar dikasih ke orang itu. Ali pulang lagi lenggang kangkung. Nah, saya nggak tahu kenapa orang nggak bawa papa dibilang lenggang kangkung. Kalau melenggang bawa kangkung kan mesti pendek. bisa bikin cah kangkung, sampai di rumah Fatima terkejut bawa 30 dinar kok pulang tangan kosong Ali cerita apa adanya ketika ditanya kenapa nggak bawa apa-apa, ada orang butuh pertolongan akhirnya saya kasih tuh uang 30 dinar kira-kira kalau istri ibu itu ngomongnya ketemu kepada suami Hah? kalau istri kita kira-kira ngomongnya betul <laughs> iya Allah Pak ini Papa kenapa jadi bodoh amat udah dagang nggak laku duit dikasih orang dikasih orang lagi kemana pikiran kan gitu? <tuh> Fatimah tidak berkata begitu Fatimah justru kagum kepada suaminya kenapa Meskipun dia susah, dia bisa mengutamakan orang lain. Akhlak yang mulia, luar biasa. Tapi kondisi nggak masak itu berlangsung sampai lima hari. Akhirnya kesel juga Fatimah sebagai seorang istri. Lima hari nggak masak. Akhirnya dia minta izin untuk datang ke rumah ayahnya Rasul Alaihi Wasallam. Sampai di rumah Rasul Beliau melihat Fatimah Wajahnya wajah kesel Ada apa ini Masuk dulu Bagaimana enggak kesel pak Udah lima hari enggak masak Oh Itu Nabi pegang Tangan Fatimah Diletakkan itu tangan Di perut beliau Didorong-dorong tangan Fatimah Oleh tangan Rasul Diraba-raba perut ayahnya itu Fatimah mikirlah, perut bapak kempes Didorong agak ke bawah Diganjel pakai batu Dengan senyum, Rasul mengatakan Kalau soal nggak makan, sama Ayah juga udah nggak makan beberapa hari ini Tapi aku bangga loh dengan Ali Aku bangga dengan Ali karena dia jasanya besar dalam perjuangan. Ah ini penting omongan mertua tuh, omongan orang tua, omongan mertua, kalimat kayak begini tuh penting. Aku bangga dengan ali, jasanya besar. Duit dia mungkin nggak punya, tapi ada yang dibanggakan. Yang repot udah nggak punya duit, nggak ada hal lain yang bisa dibanggakan oleh mertua. Wah. Makanya. Ada intervensi orang tua, mendingan kamu minta cerai. Hmm. Kalau orang tua zaman sekarang, kira-kira ngomongnya apa tuh? Kalau anaknya datang kayak begitu, deh. lah ini, ini kan akibat kamu nggak dengar apa kata orang tua. Dari dulu juga kan sebenarnya bapak ibu nggak setuju kalau kamu kawin nama dia. Apa dulu kamu bilang? Cinta, cinta. Demi cinta. Nah, ini. Sekarang kamu makan tuh cinta. Baik, silakan. Apa alasan Ya. Kedua, apa alasan seseorang boleh Ya. Yang ketiga, bagaimana dengan Apakah itu diwariskan ke ya? Baik. Rasul pernah utang apa enggak? Pernah Karena Rasul itu Enggak hanya menanggung diri dan keluarganya Tapi juga Rasul bertanggung jawab Kepada sahabat-sahabatnya Khususnya sahabat miskin Yang tinggalnya di Sufa Di Masjid Nabawi itu ada Sufa Semacam asrama Di lingkungan masjid Itu sahabat-sahabat yang miskin gak punya rumah Ditampung di situ. Rasul bertanggung jawab Terhadap kehidupan mereka Maka sahabat suka sedekah kepada Rasul bukan buat Rasul, Rasul buat kepentingan mereka itu. Kalau nggak ada sedekah, Rasul muta. Pernah Rasul ditagi utang oleh seseorang, orang itu marah-marah naginya, ngomongnya nggak bagus lah. Sahabat dengar itu orang nagi dengan caranya begitu. maka sahabat itu mau memaksama orang itu tapi Rasul cegah, jangan dia punya hak ngomong seperti itu memang kenyataan saya punya utang belum dibayar dia punya hak untuk itu Rasul itu punya utang seekor unta kalau begitu kamu cari mungkin kalau katakanlah kalau kayak kita kambing misalnya saya punya utang sama dia kambing seharga 1.200.000 kira-kira Kamu cari kambing seharga sejuta dua Sahabat cari kambing, ternyata kambing itu harganya sejuta lima Ya Rasul, yang sejuta dua nggak ada, sejuta lima ada, nggak apa-apa, kasih. Nah, itu begitu. Jadi bayar hutang ngasih kelebihan boleh. ngutangin minta kelebihan nggak boleh. Misalnya seseorang minjem duit sama saya sejuta, saya kasih. Terus dia bayar, dua bulan kemudian dia bayar Bersamaan dengan itu ada juga orang datang mau minjem duit Pak, saya kan dua bulan lalu utang sejuta Ini saya bayar, saya terima Karena Bapak sudah bantu saya, ngutangi uang Saya jadi bisa usaha, atau masalah saya jadi selesai Maka sebagai tanda terima kasih, ini hadiah buat Bapak 300.000 ribu boleh, saya terima 300.000 ribu itu boleh kenapa saya nggak minta cukup saya ucapkan terima kasih, boleh nggak usah ngomong apa-apa lagi yang model begini kalau ngutang, saya suka nih kamu kalau mau ngutang kamu kan datang kemarin mau ngutang kan nih, kayak dia nih, minjem sejuta bayar sejuta tiga ratus sepuluh juta kalau model begini saya kasih, itu jadi retenir baru namanya nggak boleh begitu jadi Rasul pernah e, berhutang buat apa utang? kalau begitu alasannya apa? ya untuk sesuatu yang kebutuhannya mendesak penting, tapi kita tidak sanggup kalau nggak dengan cara berhutang alasannya itu bukannya utang mau, mau. buat apa sih utang? kok banyak banget 20 juta Saya pengen pergi umrah Orang-orang banyak banget yang pergi umrah tahun ini Saya pengen kayak orang-orang pergi umrah Ya jangan ngutang kalau mau umrah Mau haji aja jangan ngutang Apalagi umrah Ya soalnya saya akan dapat duit Bulan depan 30 juta saya dapat bulan depan Ya udah pergi umrahnya bulan depan jangan Begitu Jadi pertimbangan kita itu harus jelas untuk apa kita utang kalau negara satu lagi sebentar kalau negara punya utang negara ini kan APBN-nya sejuta 1.400 triliun utangnya 1.800 triliun tapi nggak mau dibilang negara bangkrut nggak mau juga bergaya hidup sederhana Yun. karena prinsipnya memang biar miskin asal sombong utangnya banyak tapi gayanya nggak kayak orang miskin gitu. lalu itu bukan soal utangnya nanti tapi soal kepemimpinannya kenapa memimpin tapi caranya dengan berutang itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban jawaban soal kepemimpinan bukan bab utang karena itu utang negara bukan utang orang Jadi dia nanti kalau nggak sanggup bayar itu soal kepemimpinan yang akan dimintai pertanggung jawaban. Makanya pemimpin itu sebut dengan kullukum wa kullukum masulun Setiap kamu adalah pemimpin, tiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinan kamu. Roon itu penggembala. Jadi seorang pemimpin itu seperti penggembala. Bagaimana penggembala sangat bertanggung jawab terhadap. gembalaannya, keamanannya, konsumsinya. Ah itu. Silakan. Menanya, um, um, yang saya tahu ada sebuah hadis bahwa yang terbaik adalah untuk keluarga. Kalau misalnya kita korelasikan uh, hadis tersebut dengan cerita bapak tadi tentang itu seperti apa, Iya. Kalau sedekah itu dari yang dekat dulu. Tapi kenapa Ali yang jauh, yang dekat terabaikan? Karena Ali tahu keluarganya tuh siap untuk itu. Kalau keluarga saya nggak siap. Kalau Ali keluarganya siap. Om oh, dulu di dalam buku itu juga saya menceritakan Ali itu sekeluarga mau buka puasa air putih sama sepotong roti kering. Ali istrinya anaknya. Datang orang Assalamualaikum ketok pintu Minta bantuan makanan Untuk berbuka Ali kasih Jatahnya Ali dikasih Ke orang itu Tapi kan istrinya merasa Dia kan punya istri Ya kalau begitu jatah saya sebagai istri saya kasih Wah anaknya Dia kan punya anak Jadi semuanya ngasih Buka puasa dengan air putih saja hari itu Keesokan harinya terjadi lagi begitu Sampai tiga hari buka puasa Cuma dengan air putih saja Jadi ini sudah teruji Mereka siap untuk mengutamakan orang lain Jadi tergantung masalahnya Kalau orang sekarang Dia sedekah sama yang jauh dulu Karena dia pengen dipuji Kenapa? Kalau keluarganya nggak ada yang puji Emang udah keharusan, kewajiban ngasih mau keponakan, ponakan nggak pernah, om Dermawan udah kan nggak pernah dikasih dikasih aja. ya pak kalau pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kita membuat keluarga siap Iya, ya. ya biar supaya siap satu biasakan juga hidup sederhana. Sederhana itu bukan nggak boleh punya apa-apa. punya apa-apa itu untuk fungsinya. Saya perlu jam misalnya. Saya perlu jam. Jam itu kan yang penting akur kan? Kalau jam 12 jam 12, jam 1 jam 1 gitu. Bukan jam 1 lewat 15. Yang penting akurnya kalau jam. Bukan mahalnya, kan gitu. Jadi saya pakai jam oh, karena masih akur ya saya pakai terus. Padahal saya beli jam ini waktu saya uh, kuliah tingkat akhir. Lebih tua jam daripada anak saya. <laughs> Karena masih akur. Ya sudah. Jadi kembali kepada fungsi. Sederhana itu bukan tidak boleh punya apa-apa. Tapi boleh punya yang mahal kalau memang itu terkait dengan fungsinya. Terus, ya... harus diberi pengertian bahwa banyak orang yang lebih susah dari kita perlu diberi pengertian cerita-cerita kayak begini juga tadi perlu kita ceritakan agar dia menyadari bahwa banyak orang lebih susah dari kita sesusah-susahnya kita itu kan tidak sesusah orang lain maka dulu ketika Nabi susah menderita berat dalam berjuang, Allah ceritakan Tentang Nabi-Nabi terdahulu Allah ceritakan Nabi-Nabi terdahulu Maksudnya apa? Biar Nabi menyadari bahwa kalau bicara susah Ya Muhammad Kamu ini mau dibunuh orang Kalau soal mau dibunuh Itu bukan cuma kamu yang mau dibunuh Yusuf, Nabi Yusuf Itu udah dari kecil mau dibunuh orang Ibrahim sudah dieksekusi hukuman mati Dan eksekusinya dengan cara dibakar nah itu begitu baik, sampai jam berapa ini? cukup baik, nanti kita sambung lagi baru satu poin yang kita bahas pada hari ini dari enam poin yang harus kita selesaikan agenda hidup sebelum kita mati mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan mudah-mudahan bermanfaat و السلام عليكم الله وبركاته